Halo Busit Mania, kali ini saya akan share kodename Telolet Basuri V3. Oke langsung saja kita review kodenamnya. Telolet 1 Telolet 2 Oke, sekarang kita tes jalan. THE <laughs> END Thank <laughs> you.